Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu allahu mudilla lahu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 Waqoolu qawlan sadeida Yuslih lakum a'amalakum Wa yagfir lakum zunobakum Waman yuta'illaha warasoolahu Faqad faza fawza'n azima Amma ba'du Fa inna asdaqa al-hadithi kitabullah Wa khaira al-hadithi hadiyu muhammadin Sallallahu alayhi wa ala alihi واشرر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kita bisa duduk bersama di dalam salah satu rumah dari rumah-rumah rumah Allah Subhanahu wa taala pada malam ini Sabtu malam atau Ahad malam Senin tanggal 28 Syawal 1435 Hijriah untuk mengkaji beberapa ayat suci Al-Quran atau hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad. Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Pada keluarga beliau Para sahabat Serta orang-orang yang mengikuti beliau Sampai hari kiamat kelak Dengan nama-nama Allah yang husna Dan sifat-sifat yang uliya Saya berdoa Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratan allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr allahumma amin para ikhwah bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tema kita adalah nasihat tentang rezeki dan harta Ketika tadi solat maghrib Imam Hafidullahullah Ta'ala Menyebutkan salah satu ayat Yang berkaitan dengan harta Di dalam surat Al-Kahfi ayat 46 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman Al-Malu wal-Banuna zinatul hayati dunya والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخيرا أملا. Artinya harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Perhiasan kehidupan dunia. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala membandingkan dengan yang lebih baik darinya. Dan lihat saja di dalam Al-Qur'an atau hadis-hadis Rasul terutama ayat-ayat suci Al-Qur'an. Apapun ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang kehidupan dunia, nikmat dunia, selalu Allah bandingkan dengan kehidupan akhirat. Pelajaran menarik yang disebutkan oleh para ulama Dari ayat ini adalah Kapan anda tertipu dengan dunia Kapan mulai seseorang orientasinya cuma dunia Cita dan asanya hanya dunia Maka cara mengobatinya adalah ingat kehidupan akhirat Seperti ayat ini Allah berfirman Al-malu wal-banuna zinatul hayati dunia Harta anak-anak adalah Perhiasan kehidupan dunia Kemudian Allah membandingkan Dan mengatakan pasti lebih baik Wal-baqiyatus salihatu khairun inda rabbika Thawaban wa khairun amala al Salihat Kalau kita baca Tafsir Imam Ibn Kathir Beliau menyebutkan beberapa Perkataan para ulama Di antaranya Ulama salaf maksud saya Di antaranya al Salihat Adalah al Yaitu Zikir Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di antaranya Ucapan Subhanallah Walhamdulillah wa ilaha illallah wallahu akbar ini maksud dari al baqiyatus salihat dan kebanyakan para ulama tafsir menafsirkan dengan ayat ini yang kalau kita terjemahkan letterlek bahasa indonesia artinya al baqiyatus salihat sisa-sisa yang baik itu lebih baik khairun di sini adalah sigatut tafdhil khairun di sini adalah sigatul tafzil Dan untuk kata khair Senantiasa memakai kata-kata khair Bukan dalam ala wazan af'ala Seperti kabirun akbaru, Tapi khairun sigatul tafzil Dengan perkataan seperti ini Sama dengan syarrun Artinya asyarru Syarrun Seperti misalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Inna min ashirin nasi' عند manzilatan Yawmal Kiamat. Sesungguhnya manusia yang paling buruk kedudukannya pada hari kiamat. Al-Rajulu yufzi ilam raati wa tufzi ilayhi thumma yang suru yang Di sini sedikit sekali. Dalam hadis-hadis Ataupun ayat suci Al-Quran sebelumnya Sighatul tafdil Dari syarrun dipakai dengan asyar Atau khairun dengan akhyar Tetapi maksudnya adalah Paling baik Atau lebih baik Walbaqiyatul salihat Khairun Inda rabbika Lebih baik di sisi Rabbmu Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala sering sekali Menyebutkan Hal-hal yang berkaitan dengan harta Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Menyatakan bahwasanya yang di sisi Allah lebih utama Misalkan dalam beberapa ayat suci Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman seperti i'lamu annamal hayatud dunya laibun walahun artinya ketahuilah bahwasanya lihat annama adalah sebuah kata di dalam bahasa Arab yang menunjukkan kepada al-hasr wal-imtina' menunjukkan kepada pembatasan pelarangan selainnya dan pengkhususan ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman ya'lamu annamal hayatud dunya ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia hanya sama seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman innama yataqabbalullahu minal muttaqin sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya pembatasan pengkhususan dan penafian yang lain Pelarangan yang lain untuk masuk ke dalamnya Hanya Allah subhanahu wa ta'ala Hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa Para ikhwa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Perhatikan juga Firman Allah subhanahu wa ta'ala Kullu nafsin zaiqatul maut Setiap yang bernyawa Merasakan kematian Wa innama tuwaffawna ujurukum yaumal qiyamah Di sini juga kata-kata Innama Dan sesungguhnya Akan diberikan secara maksimal Sempurna pahala-pahala kalian Hanya pada hari kiamat Jadi jangan pernah berharap Seseorang mendapatkan pahala sempurna Di dunia Karena pahala yang sempurna dia hanya dapatkan Hanya di akhirat Dan ini salah satu kiat Agar seseorang ikhlas dalam beribadah Kepada Allah Ta'ala, ta Dan ketika kita mengetahui Tentang Innama Atau annama adalah untuk Pembatasan maka Lihat annamal hayatu dunya Laibun Yaitu tempat bermain-main Walahun Dan hal yang melalaikan wa zinatun wa tafakhurun bainakum dan perhiasan dan tafakhur bainakum kemudian di akhir Allah Subhanahu wa taala sama dengan ayat tadi surah al-kahfi ayat 46 Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya di yang di sisi Allah lebih baik ...thawaban pahalanya dan lebih baik apa yang ingin dicita-citakan. Sekali lagi, faedah yang kita bisa ambil dari ayat ini adalah bahwasanya Allah SWT menginginkan kepada kita. Kalau kita tergoda dengan dunia dan banyak sekali potret-potret manusia yang tergoda dengan dunia di antaranya menghalalkan segala cara untuk kehidupan dunia sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda ya ti'al an-nasi zamanun la yubali al-mar'u ma akhadha minhu am min halal am haram akan datang kepada manusia suatu masa Seseorang tidak memperhatikan apa yang diambil, apakah yang halal, apakah yang haram. Ini contoh potret manusia yang tergoda dengan dunia, menghalalkan segala cara demi dunianya. Apabila Anda masuk ke dalam hal-hal seperti ini, ingatlah perkara akhirat. Maka niscaya tidak akan lagi tergoda dengan perkara dunia. Saya beri contoh seorang pedagang yang suka melakukan penipuan dan di dalam tata, jual, tata cara jual beli Islam yaitu hal-hal yang sangat dilarang dalam Islam ada beberapa hal, Di antaranya apabila jual beli akad tersebut mendatangkan kebaliman ini adalah termasuk aslun pokok dasar sebuah jual beli diharamkan Ketika ada kezaliman Yang kedua Yaitu ketika ada riba Apapun Akad transaksi yang anda kerjakan Ketika ada riba pasti haram Yang ketiga Ketika ada gharor Tidak ada kepastian Baik kepastian barang Kepastian harga Kepastian tata cara jual belinya Pasti haram Maka Apabila ada pedagang yang tertipu, dia berdagang dengan menipu, mengoplos, memalsukan, ataupun berdagang dengan berbuat zalim, ataupun berdagang dengan riba, atau berdagang dengan cara yang tidak jelas, baik barangnya, harganya, ataupun jenis transaksinya, maka itu semua dia lakukan untuk mendapatkan dunia obat dari itu adalah ingat perkara akhirat. Ingat apa yang Allah Subhanahu wa taala sediakan dari nikmat-nikmat akhirat. Ini pengamalan ayat-ayat yang berkenaan dengan ini. Seperti ayat surah Al-Kahfi ayat 40, 46 tadi. Wal baqiyatus solihat khairun 'inda robbik. Selalu seperti itu. Allah senantiasa menyatakan tentang kehidupan dunia baik harta kemudian anak-anak kemudian Allah bandingkan dengan bahwasanya kehidupan apa yang di sisi Allah itu lebih baik. Maka sekali lagi ini poin pertama dalam kajian kita dan saya ucapkan jazakumullah khairan kepada imam yang telah mengambil memberikan faedah kepada kita bahwa kapan Anda tertipu dengan dunia baik dengan cara seseorang menipu Berbuat kevaliman, ataupun berbuat riba, atau dengan cara hal-hal yang lain yang dilarang dalam agama Islam. Demi menggapai harta, ingatlah kehidupan akhirat. Seperti saya sering mengatakan kepada para pedagang, Anda yang mengurangi takaran dan timbangan, yang memalsukan barang, yang mengoplos barang, atau yang berbuat zalim dengan segala macam bentuk kevalimannya, ingat kehidupan akhirat. Sebagaimana misalkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, ketika Nabi Muhammad SAW menceritakan tentang Nabi Musa Sa'ala Musa Rabbahu Nabi Musa asalih Salam bertanya kepada Rob Ma kepada Robnya Ma Adna Ahlil jannati Timanzilatan, wahai Allah, apakah tingkatan surga yang paling rendah tingkatannya? Maka Allah Subhanahu Wa Taala menjawab. Hua rojulun yaji ubadama udhkilah ahlu'l jannah til jannah dan konsep seperti ini jika anda sebagai seorang pendakwah pendai, ustaz, pencerama juga bisa dipakai untuk menyadarkan umat agar apabila terjadi pencarian harta dengan cara yang haram maka sadarkan dengan cara Al Quran yaitu ingatkan mereka tentang kehidupan akhirat wal akhiratu khairun wa abqa. Pian, ya. kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Ingatkan itu. Saya lanjutkan ayatnya, hadifnya, huwa rajulun yaji'u ba'da ma udkhila ahlul jannatil jannah. Dia adalah seseorang yang datang setelah seluruh penghuni surga masuk ke dalam surga dan penghuni neraka masuk ke dalam neraka. Kemudian Allah berkata kepada orang tersebut, udkhulil jannah wahai fulan masuklah engkau ke dalam surga. Kemudian ketika dia masuk ke dalam surga, yukhayyalu annaha malaa. Dikhayalkan kepada orang tersebut surga penuh. Kemudian dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berkata, "I robbi wahai rabbu. Keif, وَقَدْ نَزَلَ النَّاسُ مَنَازِلَهُمْ وَأَخَذُ أَخَذَاتِهِمْ Wahai Rabbku bagaimana aku bisa masuk surga Orang-orang sudah mengambil tempatnya masing-masing Mengkapling surga Surga penuh di hadapanku Maka Allah memberikan penawaran pertama Lihat Orang yang mengerjakan penipuan ketika jual belinya Ataupun segala macam bentuk pencarian harta yang tidak halal Dia akan sadar dengan cara seperti ini dan ini cara cara Al-Qur'an mengingatkan tentang kehidupan akhirat. Penawaran pertama. Dan ingat ini adalah penghuni surga yang paling rendah. Penawaran pertama Allah Subhanahu wa taala katakan Atarda an yakuna laka mithlu mulki malikin min muluki dunya. Apakah engkau rela? Rela itu bahasa Indonesianya diambil dari kata-kata Arab, riloh, ya, riloh. Dan bahasa Indonesia banyak sekali mengadopsi dari kata-kata Arab. Cuma kalau kita menulis dengan bahasa Indonesia ya Mbok Yau Indonesia saja, jangan di Arab- Arabkan. Oke tulisan di depan ini, al ustad, al alif lam lish. Untuk apa? Lilahdi atau litarif? Hah? Al di sini faedahnya apa? Lilahdi atau litarif? Yang belajar bahasa Arab? Hah? Litarif? Pareknya kau yang terahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita buka kamus besar bahasa Indonesia, maka tulisan Ustaz adalah pakai Z. Ustad, Gak usah pakai al Ya Jangan Indonesia di Arabkan Atau Arab di Indonesia Kalau mau nulis bahasa Arab, bahasa Arab sekalian Dan ini penting Kenapa saya singgung Karena sebuah kekeliruan Sebelum saya menyatakan sebuah kekeliruan Sheikh Ibrahim bin Amir al ruhaili Pernah berpesan bahawa ketika anda ingin berda'wah Maka anda harus mempunyai tiga kekuatan Kekuatan niyah Wa kewatul ilm Wa kewatul ta'athir Kekuatan niat Kekuatan ilmu Dan kekuatan pemberian pengaruh Artinya anda ketika berhadapan dengan orang-orang Indonesia berbahasalah dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar sehingga orang benar-benar memahami apa yang disampaikan dan ini metode Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat saja ayat Al-Qur'an tentang dalam surat Al-Ghasyiyah atau afan Al-Ghasyiyah. Afala yanzuruna ila ibili kaifa khuliqat. Bukankah Allah memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu berada di kota di daerah Arab orang Arab pahamnya ontah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim ini maksud saya adalah berbicara dengan apa yang dipahami oleh orang jangan hendak sendiri saja berdawah apalagi di kampung-kampung di desa-desa kita berdawah dengan bahasa Indonesia yang dipahami oleh orang agar apa yang kita sampaikan benar-benar maksimal itu namanya kuat tuzakzir kekuatan dalam memberikan apa yang disampaikan benar-benar bisa dipahami dalam hadis riwayat Imam Muslim Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda beliau mengatakan arroaitum Law anna bibabi ahadikum nahran yang tasilu fihi kulla yawmin khamsa maratin Hal yabqa min daranihi syait Wahai para sahabatku beritahukan kepadaku Apa pendapat kalian? Kalau seandainya Salah seorang di antara kalian Di depan pintu rumahnya ada sungai Dia mandi di situ lima kali sehari Apakah masih tersisa daki di tubuhnya? Lihat Rasulullah SAW memakai bahasa Yang mudah dipahami orang Makanya kalau ingin berbahasa Indonesia, bahasa Indonesia yang benar. Kalau ingin berbahasa Arab, berbahasa Arablah yang benar. Contoh, misalkan judul kajian fitnah akhir zaman. Ini Pak saya paling nggak setuju ini. Fitnah akhir zaman. Fitnah bahasa Indonesia apa? Menuduh tanpa bukti. Menuduh tanpa bukti akhir zaman. Hah? Ya dah. Bisa dipahami. Enggak paham orang. Belum lagi kalau kita koreksi arti fitnatun di dalam bahasa Arab, bahasa adz, bahasa ayat Al-Qur'an ataupun hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, fitnatun itu sekitar ada Sebelasan makna. Di antaranya kebakaran, kebakaran akhir zaman. Hmm, ayo lo. Saya pernah diundang di sebuah kota saya bilang judulnya apa Fitnah akhir zaman Ustaz. Ganti deh Kurang menarik Saya pakai bahasa kurang menarik Gak apa-apa Ustaz Insyaallah menarik itu Habis itu saya bantai panitianya Satu jam cuma membicarakan fitnah ya Terutama di zaman sekarang Zaman yang semua harus publikasi Orang harus memahami apa yang dia sampaikan. Ketika dia mendengar, sudah dia paham. Para ekuanku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala kembali ke permasalahan tadi, bahwa ketika seseorang menyampaikan ilmu, maka dia harus memiliki tiga kekuatan. Kuat niat, harus niatnya murni hanya karena Allah. Yang kedua kuat ilmu Yang ketiga kuat dalam penyampaian Sehingga orang benar-benar paham apa yang ingin disampaikan Nah sekali lagi Seperti yang saya sebutkan tadi bahwa Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan penawaran pertama kepada Hamba yang paling terakhir masuk surga ini Apa penawaran pertamanya? Maukah engkau atau relakah engkau memiliki kekayaan seperti salah satu kekayaan raja-raja dunia? Raja-raja dunia. Ini adalah penawaran pertama dari Allah untuk orang yang paling rendah derajatnya di surga. Bandingkan sekarang. Kepada orang-orang yang menipu, mengoplos, memalsukan, berbuat valim, melakukan riba. Berapa untungnya? Satu juta, seratus juta, satu miliar, satu triliun. Bandingkan dengan salah sa kekayaan salah satu raja-raja dunia. Raja yang paling kaya sekarang siapa? Sultan Hasan Bolqiah. Mendingan yang korupsi. Korupsi paling besar di Indonesia berapa? Ada sampai 1 triliun? Ada? Hah? Ada. Ada sampai 10 triliun? Enggak ada. Sudah kalah. Penawaran pertama kalah. Orang akan tertegun akhirnya. Orang akan akhirnya mikir. oh Saya tidak ada manfaatnya ini melakukan sebuah kevaliman di dalam transaksi jual beli. Karena saya ingin dapat surga, penawaran pertama Surga yang paling rendah saja seperti itu Sampai orang ini Mengatakan, radhi tu rabbi Karena orang ini pernah hidup di dunia Aku rela, wahai robku Itu penawaran pertama, aku rela Kemudian Allah berfirman Laka dhalik Engkau akan memiliki itu Wa asharatu asyaratu eh, Afwan. Wa misluha Wa misluha, wa misluha dan engkau akan memiliki itu wa asharatu amsalih dan 10 kali lipatnya lagi jadi 10 kali lipat dari kekayaan salah satu raja-raja dunia coba bayangkan kemudian ditambah dengan 5 kali lipatnya lagi 50 kali lipat penawaran yang ketiga 50 kali lipat dengan kekayaan raja-raja dunia itu surga yang paling rendah ini cara kita menyadarkan masyarakat yang mencari harta yang haram. Harus dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Selalu seperti itu. Dan itu cara Al-Quran. Maka ini faedah pertama. Kiat ketika Anda tergoda dengan dunia sehingga menghalalkan segala cara. Maka caranya adalah ingat kehidupan akhirat dan kita berterima kasih kepada imam yang telah memberikan faedah ini. Adapun nasihat tentang harta dan rezeki karena namanya nasihat saya ingin memang benar-benar menasehati Apa arti nasihat? An-nasihatu ta'rifuhu ta'rifuha ta madza? Menginginkan kebaikan Untuk orang yang dinasehati Nasihat Dan saya sengaja kupas Tentang makna nasihat ini Agar anda bisa membantah Atau menyanggah orang-orang yang kadang Menuduh Orang-orang salafus salih Mengaku paling benar Maka tidak kita tidak menyatakan orang yang paling benar, tetapi kita berusaha untuk beribadah, mengabdikan diri dengan cara yang paling benar. Apa yang kita sebutkan, wahai fulan ini bid'ah, ah. wahai fulan ini salah, ini maksiat, ini kesyirikan. Bukan berarti mengklaim atas diri kita, kita orang yang paling benar, tetapi itu adalah sebuah proses nasihat bedakan antara klaim yang paling benar dengan nasihat karena arti nasihat adalah iradatul khair lil mansuhilahu keinginan baik untuk orang yang dinasehati kita ingin orang yang kita nasihati itu baik kalau seandainya tidak kita inginkan kebaikan untuknya udah tinggalin aja dia mau masuk ke jurang tinggalin aja nah ini jawaban untuk orang-orang dan kita bisa menyanggah kita sering dituduh merasa paling benar, merasa yang paling sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Tidak. Sekarang kita memberikan nasihat kepada Anda. Kalau diterima, fa biha wa Itu adalah yang kita harapkan. Kalau tidak diterima, wa ma illal balah. Yang ada pada kita hanya menyampaikan saja. Selesai. Nah, para ikhwah yang rahmati Allah Karena ide, dia adalah menginginkan kebaikan Tentang harta dan rezeki Maka yang ingin disampaikan sekarang ini adalah Agar yang mendengar nantinya Dia baik dalam perkara hartanya dan rezekinya Nah, sehat yang pertama Ketahuilah dan yakinilah Pemilik asli harta asli pakai sad bukan pakai sin. Pemilik asli harta adalah Allah Subhanahu wa taala. Hah? Waktu tinggal 5 menit. Habis itu ngapain? Hah? Salat. Habis salat? Mulai lagi 1 jam. Oh ya. Yeah. Baik, pemilik asli harta adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan meyakini nasihat yang pertama ini nanti akan banyak faedahnya perhatikan Allah subhanahu wa taala berfirman di dalam surat al hadid ayat 7 aminu billahi wa rasuli berimanlah kalian kepada Allah dan rasulnya wa amfiqu dan sedekahkanlah nafkah nafkah ini biasanya kalau kita lihat bahasa Al-Qur'an dan hadis sering digunakan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam atau sebelum saya lanjutkan dalam apa bedanya nafkah, zakat dan sedekah? Nafkah mencakup zakat dan sedekah. Baik, zakat dan sedekah apa? Perhatikan. Sedekah adalah yang tahu syi lil gair ibtigaa tawabillahi taala memberikan sesuatu kepada orang lain berharap pahala dari Allah subhanahu wa taala ini sedekah faida kanat hia wajibatun fahia zakatun kalau dia Sedekahnya wajib Maka itu disebut apa? Zakat Jika sunnah Maka disebut dengan Sodakoh Bahasa Indonesianya sedekah Ya Bahasa Indonesianya apa? Sedekah Sekarang kita sudah mau mengetahui Definisi zakat Zakat adalah sedekah wajib Sedekah adalah sedekah sunnah yang seseorang memberikan sesuatu apapun bentuknya, entah harta, entah jasa, entah ilmu atau apa saja yang dia berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun nafkah adalah sedekah yang lebih identik dengan keluarga dari orang yang bertanggung jawab atas keluarga tersebut. Nafkah lebih identik dengan pemberian sedekah kepada orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya. Seperti misalkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna kalan tunfiqun Sesungguhnya engkau tidak memberikan nafkah ala ahlika kepada keluargamu. Lihat, nafkah sering digunakan dalam Pemberian sedekah kepada orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya. Seperti istri dan anaknya. Ini sedikit tentang membahas nafkah, sedekah karena ayatnya berkenan dengan nafkah. Aminu billahi wa rasuli. Berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Wa anfiqu dan nafkahkanlah. Tapi ingat ketika kita sudah memiliki perbandingan tadi makna sedekah, zakat dan nafkah. Bukan berarti ayat-ayat yang berkenaan dengan nafkah selalu dipakai untuk sedekah kepada orang-orang yang di bawah tanggung jawab kita. Sering juga Allah memakai atau pernah Allah memakai di dalam Al-Quran nafkah untuk makna sedekah secara umum. Dan di kebalikannya sering kata sodakah atau sedekah dipakai oleh Allah untuk zakat. Jadi dia bisa sinonim gitu. Seperti misalkan surah Taubah ayat 60 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amin sampai akhir ayat Sesungguhnya sedekah untuk orang fakir miskin Adhan ya. ya Silahkan adhan dulu nanti kita lanjutkan Itu nasihat yang pertama Yaitu yakini baik-baik pemilik harta adalah Allah subhanahu wa ta'ala